imbasnya apa dari problem itu kita hidup dalam kecemasan, kita kan takut kita takut perang takut krisis lingkungan, takut polisi udara, polisi polusi air, kita takut sumber daya alamnya habis hari ini mungkin beberapa puluh tahun yang akan datang bensin itu habis sekarang bensin sudah mulai habis ganti pertalat sama pertamak Nanti sebentar lagi habis semua Kita kan Kita kemarin manusia pemakan bensin Sekarang ganti pemakan pertalite Sama pertama Besok mungkin semuanya habis Ya orang mikirnya sumber daya alternatif Ya bolehlah Dengan rekayasa tertentu Ada sumber daya alternatif Tapi berarti apa? Kita kehilangan sumber daya Listrik Tidak jaminan Berapa puluh tahun ke depan akan langgeng banyak hal, udara polusi, air bersih, sekarang hotel dimana-mana kalau sebentar lagi kering 2-3 bulan aja, sumurmu mesti airnya habis kita boros air nah ini kan kita serba ketakutan-ketakutan dan katanya saya Tuseh Nasir jangan dikira masalah-masalah yang menakutkan itu muncul karena kemunduran manusia, ndak Masalah itu muncul bukan karena overdevelopment, manusia sangat maju, kebalikannya. Jadi manusia yang kita anggap terlalu maju itu sebenarnya underdevelopment. Jadi solusinya bukan kita semakin canggih nyari yang baru, nyari yang macam-macam, kembali ke khas Zaman dulu kita punya rumus yang bagus untuk mengelola alam semesta. Sekarang kita keliru menyikapi alam semesta. Nah itu sumber masalahnya itu. Dan kita, kesalahan besar manusia hari ini adalah menjadikan dirinya Tuhan di hadapan alam. Dia merasa yang menguasai alam semesta. Kalimatnya kalau di bukunya Manusia modern hari ini Yang pertama merasa Bisa hidup hanya dengan Makan, itu bahasa lain Hidup dengan roti semata Maksudnya apa? Materialistik Ekonomistik Kalian kan itu Seolah-olah hidupmu itu tentram Kalau kamu punya uang banyak Kalau HPmu terbaru Laptopmu terbaru Kamu dapat pekerjaan mapan Duit banyak, rumah ada, mobil ada, istri cantik Bayangkanmu kan selalu sukses itu di materi itu Jadi seolah-olah itulah target hidup kita Pokoknya manusia itu yang mapan ya gitu Punya rumah, punya mobil, pekerjaan mapan, gaji banyak Istri cantik, anak-anak Jadi mikirnya ngunuh terus Tidak ada yang lain Kalau kamu dikejar jawabannya mesti ujungnya ke situ Kuliah pinter biar apa ya Biar nanti kumlot pak Kalau kumlot nanti Bisa dapat kerjaan muda Kalau kerjaan mudah nanti kan bisa mapan hidupnya pak Bangun rumah, kawin, menghidupi anak istri Mesti melayuni Rono. Hidupmu berhenti di situ Itu istilahnya hidup hanya dengan roti saja Aku anggap hidupmu terus beres Kamu selalu membayangkan saat Kalau ada orang punya uang banyak Atau ada koruptor tertangkap Hartanya sekian miliar Di sita negara, kamu mesti bayangkannya Coba uang segitu ya Buat saya mesti mikirmu kan Muno, Kalau saya punya uang 1 miliar Dipinjemi aja lumayan Tak taruh di bank, nanti bunganya tak ambil Tidak usah kerja, sudah punya uang banyak Mikirmu kan ke situ Targetnya selalu target-target materi Seolah-olah dengan roti saja Dengan materi terpenuhi hidupmu Tentera Itu melecehkan Tuhan Kamu tidak menganggap Tuhan itu ada Kamu marah-marah Nietzsche bilang kita yang Membunuh Tuhan, tapi sebenarnya kita Sejak lama sudah membunuh Tuhan Tuhan itu Posisinya kalau drama Itu peran pembantu Kalau pas kamu butuh kamu minta untuk bantu Jadi, Tidak aktor utama Aktor utamanya egomu Egomaterialistikmu Jadi kita yang membunuh Tuhan Dan gaya hidup kita hari ini adalah Gaya hidup yang anti akhirat Mau Anggap koyok koyo sukses di dunia itu Parameter segalanya sudah Besok tidak ada kehidupan lagi nah, Itu hidup anti akhirat Akhirnya apa? Kita mendesakralisasi semuanya. Termasuk diri kita sendiri. Bahasa di bukunya Nasser, in traditional societies nature was seen as one's wife, but the modern west turn it into prostitute. Dalam masyarakat tradisional zaman dulu, alam semesta ini dianggap kayak istrinya. Tapi masyarakat barat modern hari ini mengubahnya, alam tidak jadi istri lagi tapi jadi PSK-nya. Jadi alam itu kayak wanita penghibur kita, kita nikmati saka tanpa tanggung jawab. Pokoknya gimana caranya kita enak dari alam itu. Itu kan posisinya kayak WTS, zaman dulu singkatannya WTS. berarti kalau laki-laki PTS ya iya oke seperti perteguruan tinggi swasta itu jadi nah ya, oke alam kita posisikan es prostitut, kita kuasai kita sewenang-wenangi ya mesti bayi rusak Beda kan kalau sama istri Kalau istri kan yo, Digituin tapi kan juga dinafkahi Dirawat <laughs> Lola, yo. Karena Kalau sama istri kan ada merawatnya Ada Kalau kamu susah aku susah Kan ada begitunya kalau sama istri Kalau sama prostitute kan enggak Zaman dulu Tradisional society Masyarakat dulu Peradaban-peradaban sebelumnya Memposisikan alam itu kayak istri Ya bisa dimanfaatkan, bisa dinikmati, tapi juga ditanggung jawabi. Ikut tanggung jawab atas kesejahteraannya. Hari ini kita tidak kita nyari enaknya saja. Itu problem besar kita hari ini itu. Akal kita, akal eksploitatif pada alam. Dulu orang merasa aku bagian dari alam semesta, sekarang orang nganggap aku di atas alam semesta. Akulah penguasa alam semesta. Manusialah yang menguasai alam. Kalau orang modern namanya antroposentris, segalanya dipusatkan hanya pada manusia. Itu ternyata akarnya di sini. Itulah sumber nestapa manusia modern. Jangan dikira yang susah nanti cuma alam baliknya ke manusia lagi pasti. Kalau alam ini habis ya kalau istri kalau rusak bisa nyari lagi, prostitut bisa nyari. Alam ndak ada gantinya. Kamu mau nyari di mana? Kalau alam ini habis, kamu mau pindah kemana? mana ya, planet dinah orang. Kamu nyari di planet Mars ya, ndak ada sepak bola, ndak ada nyari air aja susah di sana, susah sekarang. Jadi jangan dikira prostitut kamu bosan sama prostitut ini nanti nyari yang lain nih, so itu kalau prostitut, tapi kalau alam, kalau sudah terlanjur rusak, kamu nyari kemana? Dan itulah nestapamu hari ini. Kalau sudah rusak mengembalikannya susah. Alam kalau sudah ndak seimbang. mengembalikannya susah dan lama korbannya pasti banyak banjir ya kan bencana-bencana yang macam-macam itu ya karena nggak seimbang karena kita tidak pernah merawat kita hanya mengeksploitasi akar makal masalahnya di situ jadi tadi problem akar masalah dan ini loh yang kita dewa dewakan selama ini namanya sain Sain modern itu Tidak punya akar Yang pertama Sain modern itu sekuler Kayak tadi ya Dia tidak sakral Manusia menganggap Sain for sign Kan ada jargonnya Sain for sign Seolah-olah sain itu lepas dari nilai Nilai etis, nilai spiritual Akhirnya sain yang harusnya Meningkatkan kualitas hidup manusia Banyak yang malah kebalikannya Merusak Kualitas hidup manusia Karena sainnya tidak punya nilai Manusia tiba-tiba Mengembangkan bom atom Mengembangkan virus Mengembangkan macam-macam Yang nanti balik ke manusia lagi Jadi Sains modern cirinya apa? Canggih sih, cuma canggihnya hanya di level rasio dan empiris. Yang kedua, sains modern alam digambarkan mekanistik kayak mesin besar. Jadi alam hanya kita posisikan alat untuk memenuhi kebutuhan hasrat egois kita. Nah, itu kritiknya Husain Nasr itu. Sahin itu alat untuk kepentinganmu Nanti kalau kalian belajar Habermas, belajar Fuku Kan akan sangat terasa bahwa ilmu itu ternyata Hanya kita manfaatkan untuk kepentingan egois kita Di balik itu selalu ada motif dan kepentingan Karena kita sejak awal mengembangkannya Tidak mempertimbangkan nilai Kalau orang Jawa menyebutnya sangkan paraning duwati. Awal dan akhirnya alam itu ada. Tidak sekedar yang kamu lihat sekarang. Segalanya ada tujuannya. Itu yang harus kita kejar. Cuma kita terpesona dengan yang kelihatan saja. Yang ketiga itu yang rasional dan yang empiris saja. Dari mana cara berpikir ini muncul kalau Mengikuti sejarahnya filsafat itu warisan peradaban barat awal khususnya yang dirintis oleh Descartes. Cara berpikir kartesian itu nanti membagi dua ada subjek yang berpikir dan ada objek yang dipikir. Akhirnya ketika ada kata-kata subjek arahnya kan selalu subjek itu manusia. Tidak pernah muncul subjek itu yang tidak manusia. kalian bahasa Indonesia kalau ngasih contoh subjek objek predikat itu kan rata-rata mesti kalian posisikan subjeknya itu manusia. Bapak mukul anjing. Ya kan? Nggak tahu anjing itu salahnya apa, pokoknya dia harus jadi objek. Subjeknya selalu bapak. Jadi cara berpikir kartesian serba subjek objek. kita subjeknya pengetahuan objeknya kita subjeknya ilmu objeknya kita subjeknya agama objeknya bahkan kita subjeknya Allah objeknya kan selalu begitu kalau kalian belajar kalam Allah jadi objek perdebatan oh, Allah itu levelnya jadi objek sekarang jadi turun derajat jadi alat permainan akalnya manusia. Oh kan bahasa kasar ringunu. Jadi kritiknya Nasr ini gara-gara modus keilmuan kita sejak awal sudah salah. Modusnya subjek objek dan ya eksploitasi alam. Jadi ringkesnya apa? Sains Barat, peradaban Barat modern itu sangat reduktif. semuanya direduksi hanya ke level empiris dan bukan salah reduksi itu bukan sesuatu yang salah cuma itu hanya sebagian kecilnya masih banyak khasanah yang lain yang harus digali apa salah pak berpikir subjek objek Ya bener cuma itu hanya bagian kecil dari modus berpikir Ada banyak khasanah lain yang bisa digali Dengan tidak gaya subyek objek. Ada lo gaya subyek subyek Nanti yang disarankan oleh Nasr Oke jadi Itu kelemahan kita jahit Jangan merasa bangga Jangan merasa modern itu puncaknya peradaban Kalau pakai kritiknya Nasr kita ikuti Maka modern sebenarnya puncaknya kekerdilan manusia. Kita tereduksi jadi sempit sekarang. Oke, okay. apalagi dalam Islam